アサラモアレイコム、ワラ a マトラヘィ、ワバロカトウ。アハムドリラ、アハムドリラヘ anjala s a アハムドリラ i ィロディアンジャラサキナ、i n ークノービルモーメン、リエジダード、a マンアイマニ i m Allahumma صلي على سيدنا محمد وعلى اله و ص ح ب ه اجمعين يا الله اللهم افتقرنا هكمتك وانصرنا ع ا رحمتك يا در جلال والاكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الارض بنور الشمسك ابدا ابدا برحمتك يا رحم الراحمين ilmu y い n g salah. わ i n d u n g i kami い a r i amal り a n g salah. アシャフィー j u n g yang pernah sakit.、Oh, semuanya. Masya Allah. Allah memiliki salah satu nama. Yaitu Ash-Shafi. Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada orang sakit. Kecuali dengan izin Allah. Tidak ada orang sembuh. Kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat seseorang sakit, kecuali dengan izin Allah sakit. Ada pun virus, bakteri, atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit. Bukan sumber, hanya jalan saja. Oh ini cuaca jelek, jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Oh ini banyak virus. a h ini disini virus banyak. Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih. <tik> Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan. Padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak pesan jadi virus. Sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kalau kita ditaksirkan jadi virus, kita virus ini. Sama, kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan nyamuk demam berdarah. Dia hanya menyampaikan siapa yang ditetapkan sakit, maka nyamuk itu akan jadi jalan dia sakit. Maka jangan dendam kepada nyamuk, ya. Kata nyamuk, apa salahku? Dimatikan boleh, tetapi harus dengan kesadaran ini adalah, ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sakit, Rasulullah SAW senantiasa berdoa ini dalam sahihain, jadi hadis yang sahih dari Aisyah. RA.、Anha. Nabi SAW memohonkan perlindungan. シフ a n いらしふうかいらだ kesembuhan melainkan kesembuhan だ rimu しふうかん lay うか d i r u s a k o m a kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit ini sunnahnya doa itu dua kali disana disebut ya pertama kita minta wahai Tuhan yang manusia いってびるばっす どこで行くのか kalau nanti sakit, kita sakit ya. yang y a pertama kita ingat ini adalah izin Allah tidak usah nyalahkan siapa-siapa tidak usah nyalahkan cuaca tidak usah nyalahkan virus karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit kenapa Allah menghendaki kita sakit pasti banyak hikmahnya karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk apa hikmah sakit チュンアチュンカンタンアン、キラキラ、カロケタリタクリカンサキッ、アパヒクマニアン。ポレンアチュああ、チャトウ、ポントウ、マニアンタン、スパヤトバッ。カラナ、アダドサイアロントウ、キュウォレディナン、サキッ。ヤディボレジャディ、キタムニアニアンタン、カセハタン、シンガオレアロディボアンサキッチュンアダラギ、アディア Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram, ya, diatur aja waktunya, k e s a n a n y a masing-masing, ya,、hmm. ya, dek, meningkatkan rasa syukur atas kesehatan, ya, kita jarang-jarang merasa punya pantat, bener, kecuali pas bisulan, oh, ternyata ada pantat, Kita jarang merasa punya nikmat, kecuali nikmat itu diambil. Atau di, di, ditunda sebentar. Kita banyak yang tidak menyadari. Gendang telinga itu sesuatu yang berharga. Kecuali kalau dia mendengung terus. Allah mengingatkan nikmat yang sering kita sia-siakan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? jong, dua ini yang umroh. Ya. Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu Akan kembali kepada Allah Maksudnya? Oh iya Sehatnya diambil Sehat itu milik Allah Sakit itu kan sehatnya diambil Bahwa sehat itu milik Allah Jangan dipakai m a k s i a t Jantung tau h n gak g kita lagi berbuat m a k s i a t Coba kalau jantung jengkel Gue udah capek-capek ngalirin darah. Eh darah mengalir. d i p a k e m a s y i a t Udah deh gue istirahat. Ini jantungnya dari Tasik Malaya. Benar tuh. Bahwa sehat itu milik Allah. Kalau Allah ngambil kesehatan kita. Tidak berdaya kita. Ada lagi. ダティガ n ンウムロウダムダンサトウビスネ。アダギネジマンカンパンアトウアディネネネカッ。カナパンアジアコランウムロフリッ。パンギュグルドサキタ、ベナんバゲギュグルニャ i ウンダウン。アカロギト e パンヤンサキッ。ジャーマンカナブロムタントサバー。ブロムタントリドウ。 Harus r i d o ya bahwa ini tubuh milik Allah Dan Allah berbuat yang terbaik Walaupun dibuat sakit Pasti ini ada hikmahnya Penggugur dosa Ada yang punya dosa disini Banyak nah, Kalau kurang istighfar siap-siap Dikirim penyakit Yang bisa merontokkan dosa ah Ini ancaman Bukan ancaman Supaya bersegera bertobat Ya Ya pak アルハンドリラ。 Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan. Menjadi tidak ternikmati. Betul? Kasih sakit gigi aja kurang w i bawah. Benar? Ambein. Mencengat.、Hadirin. Aduh maaf hadirin. ya, Saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat. Dulu. Waktu masih 40 tahunan umur sekarang sudah mau 57, s e m p a t ikut latihan terjun payung pak, pak. Ah, asli lah susah ikhlasnya ya. Lebih gede di u j u b n y a kan jarang kiai terjun, benar? Cari-cari keridoan Allah waktu itu g a k ketemu tuh, yang yang terasa tuh, wah, ini pengalaman keren. アンドゥルイラ。セブトリマカシー、カパダタマンタマンダリコパシュス、ヤン、l ンパシリタシー、イコトラティハン、タルュンパユフリフォール、ヤロンチャットリスプル、リ t フィットリア。マライア。パンダラタン、パタマバグズ。ケドワババグズエニラハジバグズエニラハジアタフィア。ケサマ Tentara, oh ada yang ke sungai, ada yang ke sana. Saya enggak, saya tepat aja terus. Semua kagum. Bagaimana ini? Baru juga terjun kok tepat begini.、Eh, sebetulnya rahasianya, saya bawa handy toki hadirin di sini. Satu dipegang pelatih di bawah, satu disimpan di sini. Tarik kanan, tarik ini. Pujub、hmm, hmm. a c a hadirin ya. Lihat yang nyungsep di sana.、Hmm. seerzikir. tapi Allah Maha t a あ u isi hati. ニャンカブラパーギト、や、i ダバ tah p e n e rumput near ダンガパスラ。タリ、タリ、a n g ントアデ h リン。アロヤンマンハンブス yang ヤンタデニャンマンマンダ n d a rumput、ke aspal. beda kan? ya. Serot-serot aja serot begitu, tapi kan siap. Demi keren ya, celana aja yang robek, h ari berganti hari, satu aja sakitnya tuh tulang ekor. Rupanya ada bengkok dikit, aduh m a s y a allah. Itu nggak bisa diapain pak, diurut juga nggak mungkin di sana, di spalak pakai semen repot hadirin yang... Udah dibawa ke China, dibawa ke Singapura Tetap aja judulnya harus sabar Naik diongkosin kelas bisnis Gini aja d e h Tidur gak bisa Sebelah sakit karena miring terus pak w Aduh Masya Allah Cuman sedikit Tulang ekor dibengkokin Gak bisa duduk Gak bisa tidur Aduh ya Allah Hanya bisa tobat, tobat, tobat Gak ada gaya tuh pak Dari kelas bisnis juga begini pak, a nyeri tadi. <laughs> Itu kalau Allah mau mengambil bener deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel keren diare, udah ngadawi bawah deh tenaga, benar? Ya, pasti DWC pak, nggak mau di tenang sambil tinju pakai pempers <laughs> lemah. Jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul?、Ah, juga pernah berjumpa dengan salah seorang、e, militer. Wah sekolahnya di dalam dan luar negeri. Lalu terserang virus.、Ah, ketemunya di masjid.、Ah, sedang duduk pakai kursi roda. gini Duduk. Rupanya ininya juga sudah ditahan. サイトのフィ a スを見つけたら、サイトの t a k スを見つけたら、サイトのフ u ルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つけたら、サイト t フィルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つけたら、サイトのフィルスを見つ a たら、サイトのフィルスを n g a n g k a t の a m a l a m a kaki s a の a tidak bisa b e r の e r a k sekarang l の h e r saya juga s u の a h tidak tapi saya bersyukur Dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita, sambil mengalir air matanya. Dulu begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. サラサンドリーキタジャ k ブルクダ、スモガアロムニャヤンイブリオウセジュガサヤンクパダ a ンドリーン。トラティ、クダガラ a ミシャジナプラティ。シュダンクトレッキングブルクダ、クダディア、ニュンドルクダインドパン、クダインドパン、ティラトリマ。イセフワタジャトクダイングラカン、カナニャトランクリン、トラン g リンプ n y a patah aja sudah cukup satu sepakan itu betapa tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah berkuasa penuh atas diri kita lihat ini yang punya mata dipakai maksiat terus Allah lihat n gak g waktu saudara lihat video yang ngaco itu Allah tahu n gak lirikan mata、uh, mata punya siapa Gampang gak diambil matanya? Oh, aduh, m a l a h ekspor u m a h e n o n Suatu saat dulu duduk di mihrab ini, di mihrab masjid lama, ada santri yang berkata, Aa, doakan saya, kenapa? Ini saya, taikupingnya keras. Sampai gak bisa dengar, dua kali dibor a. なあはかん luchu は出るあいこぴんか ras? やでて katawa l u c h たピ hati k c h i l おらんまんでりたかも katawa? でんで n とうだ tellinganya in it? つかきにゃかしらよでてみんなでたびしょん。で、べげんがたわえん tellinganya? わくとえっと、まさじゅうろ。なあ、あだいやんがたわえんかきにゃ。え a と、べそかぎにゃで。 fil アダンガエナ、ニマミンガ a ナ、シャラマンガステレオ、アディリン。 dibor <laughs> Dik, maafin、ah. Allah a tahu saya ngetawain orang yang sakit a t a u itu mah jarang-jarang berenang ujuk-ujuk berenang hadirin jangan suka ngetawain orang sakit gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita tegang lagi aduh ini mah ketawa-ketawa tegang ketawa-ketawa tegang Kalau ada yang sakit, jangan dianggap remeh. Karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat. Jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Dan tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien. Benar? Sing empati hadirin. Orang sakit itu Allah. よん、むなっ、りゅうかん、ぼれ、じゃ n りゅう、ん、とく、むん、ぐぐるかん、どさにゃ、ぼれ、じゃあ、りゅう、ん、とく、むん、か、どら、じゃあ、に s n u z o n dan kalau ada yang d i t a k d i r k a あ、り a k i t di sekitar kita hak muslim kepada muslim ada enam satu Hak muslim kepada muslim Satu Menjawab salam Dua Memenuhi undangan Kalau diundang jangan pilih-pilih ah -pilih, Saya t e m a t digang soktiis、hmm. Tiga Menjenguk Kalau sakit Empat Memberi nasihat Kalau orang minta nasihat Lima Menjawab kalau bersin nah, Didoakan yang ke enam Kalau meninggal nah, Dihantarkan Hadirin sekalian Makanya kalau ada yang sakit l a d a n g amal bagi kita Kita mengembirakan orang yang sakit Menjenguk orang yang sakit Allah suka Boleh jadi itu yang membuat kita jadi sehat Disehatkan Allah Bantu ya パナアダサオアランイブーイブーパンバントゥニャアダスディオプラシーマハーオクテイトスポルジュータタタピマ n カンエネトワンニャエネトリンアンサジャアマンビアイアイカナパアトアラハムドゥルーラサイアマバギアンガビアイアイアリパダサイアンディオプラシーサイアンバイアルマニングバイアリンアジャアギャンアンスカプリッマノロンアランギャンサキッタリパダキタイアンサキッタ kan saudara pasti n gak g mau walaupun amputasi gratis ya kan nah hadirin sekalian mudah-mudahan ini kita menyikapi yang sakit empati, doakan dan bagaimana kalau kita sakit r i d o tidak boleh ngerasulat, r i d o terima perbuatan Allah apapun kepada kita Tapi、uh, jangan pakai tapi-tapi. Ini tubuh milik Allah. Sesuka Allah saja melakukan apapun ketubuh ini. Dan pasti baik. Berbaik sangka saja. Dengan sakit kita akan lebih banyak zikir. Ya kan? Dengan sakit dosa digugurkan. Dengan sakit kita bisa lihat orang-orang yang peduli kepada kita. Yang nengok. Yang jaga. Yang ngurus, kita bisa tahu itu. Dengan sakit, doa kita menjadi seperti doa malaikat. Mustajab. Dengan sakit, kita tahu betapa berharganya sehat. Dengan sakit, kita dapat ilmu yang banyak. Tentang penyakit. Tentang penyebabnya. Supaya orang lain tercegah dari kesulitan yang sama. Benar? Banyak hikmah. Maka syukuri. アハサイシ a ダブロバットカサナシニコブロム a ンブーメマンブ e バットイトウアダラ a バ a センブーイトウアダラカタントワンオロウオバットヤングサマーベダカセンブーハンパロア s ブ n d ニャン n jangan menuhankan obat. Ini obat luar biasa, ンオバ a、ah, k biasa aja. Ini obat adalah ciptaan Allah. ジャディジャーラン・カ、ah <clears throat> <音声> oh, uh、スンブーハン・バギス・バギアン・オラン・モダ・ムダン・ m ン・ポラジャディジャーラン・カスンブーハ a カナサティア・フォニャキッ a アロー・ス a ム・ a リカン・オ a トニャ・ドアナビ・ブライ a ムゲマナ・ワイダ・マリ a ファーウォー・ヤシン・ソラッア・アシュ a アロ a アヤ a ラ・パン・ポルュ・ e ディ・アロー・ヤング・ a ュンブーカン・ジャ a ィ・カロマカン・オバ a ジャ a n ン・ a ッ Ini obat penting Jangan Allah yang menyembuhkan ya Syariatnya bisa lewat obat Bisa lewat suntikan Bisa lewat air zam-zam Bisa lewat air yang didoakan Syariatnya bisa tuh, Pak. Bisa lewat doa Ada yang kena bisa juga baca fatihah Ludahnya d i k e s e n a k a n Bisa sembuh Allah menyembuhkan lewat jalan apa saja Kalau semuanya harus lewat dokter Bagaimana di tempat yang tidak ada dokternya Allah memberikan ilham Obat ini Misalkan asam urat Sekarang ada obat gitu Dulu gak ada ternyata Obat asam urat itu yang paling m a n t e p adalah m e l i n j o Kulitnya Ya Begitu hadirin ya Makan dulu m e l i n j o isinya Nah itu sakit. Baru makan kulitnya. <laughs> Jangan nantang hadirin. Nah. Kalau kita ditakdirkan sakit. Seperti tadi. p a Manro dia. follow rido Barang siapa yang r i d o Kepada ketentuan Allah. Allah r i d o Bagaimana kalau sakit itu bisa menyebabkan mati? Tidak. Kematian itu hanya satu sebabnya. Walikulli ummatin. アジャル。ファイザ a ジャーアジャルウォン、ラ、ヨスタクヒルウォン、ナ a アトウ a t ラ、a スタクリ k a n m ト、アラアロフア disebabkan penyakit tapi penyakit jalan menuju kematian jadi kita mati itu cuma satu sebabnya Kita sudah waktunya mati dicabut oleh Allah lewat malaikat pencabut nyawa. Nah ada yang jantungnya diberhentiin apa itu sepak bola Kroasia ada salam katanya dari presidennya sudah lihat belum presiden Kroasia jaga pandangan ya cantik. Saya ada yang ngirimin, hadirin Nggak nyambung bisa Apa ini hadirin sampai di mana tadi、Hah? Oh iya Ada yang lewat sakit jantung Ada yang lewat stroke Ada yang lewat macem-macem lah Ada yang tertawa terlalu keras ya, Lalu tetangga emosi dipukul Meninggal, ada ada ya, Macem-macem, tapi pasti mati itu Cuma satu sebabnya Karena kalau nggak dicabut nyawanya oleh Allah, siapa yang matiin? Walaupun dia berbaring di rel kereta api, kalau tidak dicabut nyawanya, kereta api lewat pasti dia masih hidup. Kenapa? Salah relnya yang g a k Jadi oleh Allah diilhamkannya berbaring di rel yang nggak kelewatan, masuk terjun ke sumur. Kalau belum waktunya dipilihkan oleh Allah sumur yang dangkal naik lagi.、Ya. Nah sakit juga sama Yang membuat mati itu bukan sakitnya Bukan penyakitnya Tapi ada orang yang mati sakit dulu Boleh jadi ini dibersihkan oleh Allah Sehingga ketika meninggal itu Sudah bersih dosa-dosanya Kalau dia ridho dan menyikapi sakitnya dengan benar Sekarang bagaimana Haruskah kita berusaha sehat? Harus Karena nikmat terbesar kedua sesudah iman adalah sehat. Kita kurang berinvestasi untuk sehat itu. Banyak orang yang s e n e n g ngumpulkan uang. Tapi untuk sehat, dia tidak mau keluar modal tuh. Tapi kalau udah sakit,、oh, coba sedekah berapa sekarang paling top? 500, 100. Kasih penyakit. Lima juta keluar tuh, y a、nah, Jadi ingat cerita dari adik tuh, sebuah b u n binatang. Silakan mau lihat binatang, bayar lima puluh ribu. Gak ada yang mau? Diskon, jadi dua puluh lima ribu setengahnya. Gak ada yang mau? Sok, satu lima ribu nih masuk ke k e b u n binatang. Gak ada yang mau? Gratis, masuk weh. Oh, berbondong-bondong. ありがとうございます。 Mau tahu secara s y a r i a t apa yang s y a r i a t n y a sunatullahnya orang bisa sehat? Saya belum termasuk yang fit. Ada kan ada sehat, ada fit. Kalau fit itu ready to combat ya, yang badannya sudah sangat siap untuk beraksi. Laki-laki itu -laki puncak fisiknya t u h usia 30 tahun. Testosteronnya udah maksimal katanya ya, saya bukan dokter. Udah 30 tahun ke sana, decline turun-turun. Makanya jarang juara dunia di atas 30 kecuali olahraga catur lah ya. ya hanya otot jempol ya kan. Sudah turun terus pasti benar tidak? 40 udah fisik berkurang. Karena testosteronnya berkurang. Udah mulai males olahraga. Bentuk juga suka kurang bijaksana. ya. 50 mulai. Mulai tepos. Ya, mengecilin. Perut ngegedein.、Ah, pokoknya ada kurang jelas. Kalau tidak terawat. Maaf y a jangan ditahan perutnya. Tenang aja. deh. Mau ini, Kemudian, Saya jadi bisa lihat di depan. Usia-usia saya ini udah berat. ya, 50... 60 Rasulullah sampai usia 63 itu Masih fit Hanya dua kali sakit Sebagian hadis yang saya baca Beliau itu masih six pack、oh, Kita kan one pack Atau six month a <tell> <tell> Mau Tahu sedikit rahasianya. Saya juga pengen sehat. Udah kerasa nih. Adik-adik belum nyobain tua. Tapi saya nyobain muda dulu ya. Kalau udah seusia gini. Saya udah mau 57 nih. Januari depan udah 57. Berarti tinggal dikit lagi hidupnya ya.、Oh, harus sehat. Nah satu. Ternyata. Rahasia sehat yang utama itu. Syariatnya adalah. Dari hati Hati yang tenang Dari mana datangnya tenang?、Ya. Jadi rahasianya Rasulullah itu bisa fit Itu karena memang hatinya itu benar-benar sangat terkendali Tenang aja Beliau sedih memikirkan umat アンパティー、タラダー、カパヒタン、タピスチャラウ a ン、ブリオイト、t シハティニャト、タナアジャグ、インディダリルニャト、ソラタラ hatinya ダパン、tenang a j ウズ ini dalilnya surat a ー a ビスミレーヒー、リ・ラ8 silakan アラディーナアマノウォタコマインノ قلوبهم بذكر الله アラビ ذكر الله タコマインノ القلوب アランアランヤンブリイメンデン ハニャディンアンバニンアンオロハティマンジャディタントランジャディカロインハティニ t タナンカタコンチニャラジクロロブラアティカロクランジキ Menurut Profesor Masaru Emoto. Tahu siapa? Dok.、Oh, profesor dari Jepang yang melihat struktur air. Molekul air. Ternyata air itu kalau dengan ayat-ayat Quran. Atau asma Allah. Itu menjadi kristal yang sangat indah bagus. Sedangkan oleh musik-musik kacau b a l a u 70% tubuh ini adalah cairan. Otak ini cairan, darah cairan. Kita itu makhluk cairan sebetulnya, makhluk air. Nah, dengan banyak zikir, secara syariatnya, sunatullahnya, maka sel-sel tubuh kita itu molekulnya menjadi sangat bagus. Daya tahannya kuat. Profesor David Hawkins, Oh, ini gaya saya. Itu meneliti Sel kanker itu Paling anti Kepada manusia Pokoknya sel kanker itu Tidak berdaya saja Kepada manusia yang memiliki sifat Kasih sayang Jadi Orang-orang yang hatinya bersih Penyayang itu frekuensi Dari dirinya itu Katanya hati penelitiannya Di atas 200 hertz Ada yang lima ratus. Ada yang sampai tujuh ratus. Yang paling top seribu. Karena apa? Karena kasih sayang yang melimpah. Empati. Peduli kepada orang lain. Ingin orang lain bahagia. Senang membahagiakan orang. Bukankah itu Rasulullah SAW seperti itu? Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin. Surat Al-Anbiya seratus tujuh.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 Dang, Udah remuk tuh selnya Kebayang selnya tuh penyok Gepeng ya Kalau kita seneng dengar ayat-ayat Allah Itu sel-sel tubuh kita tuh menjadi sangat Kuat Sedangkan Radikal bebas dan sebagainya Itu ya virus Nah itu juga ciptaan Allah Sunat u l l a h n y a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 じゃあ、おらんやん、ぽにゃやん、まえな、おじゃんやん、ジュガ。r お n g やんぽにゃやんまえなおじゃんやんジュガあいともんぶりゃとにゃ、まん。せ、せにゃん、せにゃん、せに e んんんんんんんんんんんんんんん t んんんんんんん n んんんんんんんんん Rasulullah s.a.w. itu hatinya baik. Inilah keunggulan saya t u h ya. Kalau Ustaz t d a dihidayatkan langsung ditulis. Kalau saya, eh, k a m a r a n a y a Simpenan saya tidak ada gugup. Saya d i r i bisa sakit. Saya a y a a p a Awalnya aja ya, tenang. Yang depresi-depresi itu hatinya yang remek-remek t u h gampang sakit. Makanya yang sakit-sakit mah itu biasanya karena pikiran, benar? Tegang.、Uh, makanya obatnya adalah zikrullah ta'ala. Gimana sikap Rasulullah SAW? p e d l r s a n 「そら <Sur> <Sur at. S 1>」bah,「そら」<音楽>「そら」「そら」「そら」「そら」「そら」「そら」「そ ア k ズンア m イヒマ n アニッツ b e ハリー r ンア a イ l e ハリー a ンア n イ e r ビ t ル a n y ニ n ナ・ k a フュ alami サンアットマンインカン、カイマン、デン、カスラマタン、バギモ、ペニャントン、i ン、ペニャン、トラハダプ、オラン、オラン、ヤング、ブリイマン。バスルリアトラン、マンデリタ、トゥ、クラサ、ディシニア。デン、サンアットマンインカン、リアトラン、ライン、イト、ブリイマン、デン、サンアット、オラン、トゥ、ディバイ、デン、サンアット、バマア、ペニャン、 l e d a n g amal diumumkan kepada mobil CRV ah g a k ada Honda kayak gini Honda CRV CRV CRV ya tidak semua santri punya Honda hadirin y a n Honda m a Honda CRV 1425 i c tolong diganti warnanya <laughs> dipindahkan ah dipindahkan karena ada mobil yang akan keluar, saya n gak g tega disebut karena menghalangi, jadi s i l a k a n dipindahkan, supaya mobil yang lain bisa keluar jangan ragu-ragu hadirin dan tidak usah malu ya, s i l a k a n pindahkan mobil CRV 1425 IC, masalah terbesarnya kita tengah apal nomor mobilnya dan s i l a k a n Kalau tidak dipindahkan akan disedekahkan、oh. Astagfirullahaladzim Sampai dimana tadi kita teh? Hati ya Maka hati yang banyak berzikir Yang banyak membaca Quran Hati yang banyak mendoakan orang lain Hati yang penyayang Cenderung antibody-nya menjadi luar biasa Allah memberi hadiah daya tahan tubuh yang lebih baik hati-hati kepada yang emosional mudah tersinggung, mudah sakit hati yang awet dalam kedendaman yang dengki dengki itu SMS susah lihat orang senang, senang lihat orang susah yang sombong petantang-petenteng, orang sombong pasti capek karena dia selalu menuntut orang lain menghormati dirinya Orang ujub juga gampang sakit, karena dia sangat、eh, ingin diakui ya kehebatannya, keagungannya, kebesarannya, jasa-jasanya. Pokoknya orang yang berpenyakit hati, siap-siap saja tubuhnya menjadi rentan penyakitan. Eh salah sendiri, kenapa pakai penyakitan hatinya? Yang kedua, makanya ibadahnya yang bagus, y a Orang yang tahajudnya bagus. Itu daya tahan tubuhnya akan jauh lebih kuat. Orang yang ahli saum. Juga jauh-jauh. Para peneliti kan membuktikan. Autofagi itu ya. Bahwa kalau kita saum. Maka si sel-sel itu akan memakan katanya. Sampah-sampah sel yang lain. Jadi si sel-sel yang penyakit. Yang sampah-sampah sel-sel mati itu. Entah gimana.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 Dua, shh, shh, mau sehat nggak nih? Saya mau nih, saya ceramah ini bukan karena saya sudah sehat Tapi saya mau yang kedua disiplin jaga makanan Ya, udahlah, udah yang paling pas mah Cara makan Rasulullah s a l l a l l a h u alaihi wasallam Berhenti makan sebelum kenyang Dan mulai makan kalau sudah lapar Banyak saum, kita makan bukan untuk memanjakan mata hati-hati aduh nih temen ibu kami tahu langsung dicocolin ke mata ya, supaya dia tahu rasanya kok、oh, serius、hadirin? itu warna-warni itu bikin menggoda coba lihat ya buah-buahan yang suka diiris di pinggir jalan aduh ini koneg n ngaca ya padahal belum tentu itu menyehatkan buat kita Kuningnya juga belum tentu oleh pewarna yang baik. Jangan-jangan pewarna tekstil. Hati-hati kita tidak ngasih makan mata. l a n g s u l n m e rem kekerasan tuh ya kan? Ada juga yang ngasih makan hidung. Alhamdulillah. Pangcung cocolin tuh ke hidung. Hidung pipiluhan. Ya kan? Saya lagi ceramah disini. Ada nasi goreng. <laughs> Bukan hidung yang gak makan tuh hadirin. Kalau dia ngebibita terus, c o c o l i n kesini. Biar tahu rasa. Jangan hadirin ya. Ada juga yang demi lidah. Makan. Lidah segimana panjangnya? Hah?、Oh. Stik yang 250 ribu, stik, apa disebutnya stik, k yang pemukul g o l o m Stik, ya. a s t e r s a l a saudara lah. Makanan yang mahal segini nih. Oh, lewat satu ini, udah gak ada rasanya. Mau kita korbankan kesehatan tubuh kita hanya ngebelain lidah yang cuma segini. Dan gak bisa kelamaan, anda gak kelamaan juga, gak enak. Makan itu untuk penguat ibadah. Sama bekerja itu untuk nunggu waktu sholat. Belajar itu untuk nunggu waktu sholat. Ngurus keluarga itu untuk nunggu waktu sholat. Semua aktivitas kita itu pengisi waktu untuk nunggu kita sholat. Makan juga adalah penguat kita ibadah. Dan makan tuh persepsi, hadirin. Coba tutup matanya, liatin mie. Ah, tutup mata, makan mie. Bisikin, nah di selak-selak mie itu dikasih cacing. Nah, dia nggak lihat, nggak megang, tapi persepsi, benar? Main persepsi. Kalau orang sudah setua saya gini Pakai persepsi a d u h e mping <tik> Langsung lihat Yang jempolnya asam urat gitu <tik> Jeruan Langsung kolesterol Harus di persepsi Kalau semuanya dipikir enak Kita tidak akan selamat Karena kita sudah diperbudak Nafsu Makan t u yang penting halalan t a u yiban Sesuai struktur gigi. Gigi kita kan bukan taring semua. Udah kurangi dagingnya. Deden. Kenapa? Mahal. Ya Kita banyak gerahamnya. Pakai rumput-rumputan. Alhamdulillah. Jangan sampai diperbudak oleh selera makan. Sampai kita menjolimi tubuh kita sendiri. s e b a k a n Undangan-undangan itu tidak harus datang kalau nggak diundang, ya enak tapi tidak halal. <laughs> Juga jangan suka bawa anak-anak dan keturunan semua ke undangan. Seperti saya kan anak sebelas, keluarga dua yang diundang ya sudah. Tidak usah s bondoroyot cucu delapan bangkrut orang lain nggak ridho, ya bisa nggak halal, rokok.、Shh. Kalau perokok diganti itu rokoknya dipakai sedekah beda urusannya, benar? Itu rokok itu Indonesia itu ranking terbesar, tertinggi di dunia perokok. Dua di antara tiga lelaki itu merokok katanya.、Eh, gitu bukan ya. Pokoknya kita sampai 90 juta lelaki n g e r o k o k tuh Luar biasa. Saya senang disini tidak ada yang merokok. Sudah waktunya berhenti ya. Jangan meremehkan yang merokok hadirin. Karena yang merokok juga pengen berhenti. Tetapi sudah. Sudah kadung edik ya. Jadi si otaknya ini yang memaksa terus dia merokok. Dia sendiri pasti punya kesadaran malu merokok t u Iya n gak? g Karena seperti yang kurang kerjaan kan. Sedot, i u Sedotio itu nyiksa Tuhan, jadi dan wajah p u r o k o k kan gak ada yang bahagia. Saya belum menemukan per... <guluh> Coba nanti ya, a d a k a n lomba memotret p u r o k o k ya. Saya husnudonnya, perokok itu juga tidak mau hati kecilnya. ya Karena dia menghabiskan biaya besar untuk keluarganya, untuk anaknya. Dia pasti ingin. Saya melihat yang merokok itu seperti yang kejebur ke dalam kubangan lumpur. b a g i berusaha keluar, tapi tidak mudah. Nah, kita harus nolong. Setuju? Daripada menghina lebih baik mendoakan... Nyembunyiin rokoknya. Atau dibalur pakai b a l s e m rokoknya. Ayo ah. Disiplin makan. Ya. Kurangi gula-gulaan. Kurangi itu. Karena ternyata banyak sekali kita akhirnya menjadi、uh, diabetes. Di negara-negara barat diabetes sudah berkurang. Beberapa. Karena pola makannya dikurangi. Saya dengar di Malaysia juga gula di, tidak dikonsumsi berlebihan. Ah kita m a m u a segala d i g a r a s a y a rekan-rekan mulai disiplin, ya siap nih? Lihat kambing tidak ada yang asam urat, ya <tik> Disiplin ya. Ukur lingkaran p e r u t Kalau s u d a h agak k e b e s a r a n Disiplin. Serius ini hadirin? ya Kalau mau niru Rasulullah, jangan cukup hanya sunnah ibadahnya saja, tapi pola makannya. Banyak s a u m Sunnah kemis, s a u m d a u d Insya Allah, Allah memberikan kesehatan. Mau sehat tidak ini, teh?、Ya. Jangan bikin emosi. Kalau saya emosi, saya sakit nanti. ya Tiga. Ini yang sederhananya ya. パラ a キル、パラハティ、パラマカン、トゥスポラヘドゥアイオ、ディスティンバ l カン、オララガ、オララガ、アダリマオ a ガラソウ、サト、n ャ e ンカ j オソロロ、クリリリ a プリ l u ラムシッド、プリペダジャルルリア、オソロロトレワサラン、パグウラ、i r ラディリ、プカナ tu Pegulat terbaik di Mekah kalah oleh Rasulullah. Termasuk anaknya juga kalah. Jadi, kita punya kemampuan bela diri yang baik, bagus. Tiga, berkuda. Berkuda itu menyehatkan. Tuh, kita sudah punya kuda 30 di sana. Ayo, Atuh. Berkuda termurah di dunia lah, di Eko Pesantren itu. lima 150 ribu t u h berkuda memanah, makan. Bayangkan. Apa enggak emosi itu kudanya hadirin? Oh 4 jam hadirin. Satu, satu jam pertama menatap kuda ya. Eh、hey, serius. Ya Alhamdulillah sesudah、ah, belajar berkuda lagi gitu ya. Bahasanya lebih segar. Ya karena kuda t u h kan bergerak semuanya. Betul? Tidak mungkin kudanya lari kita enggak bergerak. Pasti ikutkan semua dari ujung kaki sampai、uh, ustadz Abu Jibril usianya enam puluh tahun lebih Waktu berkuda di Pakan Baru dua puluh kilometer kuat berkuda Wih capek Adin ajolok-ajolokan dua jam kayak gini coba saudara dua jam ajolok-ajolokan sini <laughs>、uh, Itu boro-boro perang Pak saya satu jam berkuda juga n gak galau lah Kita cuma perang naik a d i ketika Ustad saya tua ada yang lebih tua Ustad ada bujir Ustad kita mah 10 k m e j a i g h nggak boleh、ah. sempurnakan naik lagi tuh kenapa fisik beliau kuat seminggu empat kali beliau berenang satu kilometer sekali berenang, And,、uh, kita mah yang ngebayangin semua kan udah bayangin wah sien sien lapuh takut jatuh. 何 Kalau futsal sama santri Pasti ngegolin terus d a h n、nah, gak g i Terame a Maaf hadirin maaf ya m Ayo a a f olahraga, Minimal jalan kaki diperbanyak ke kampus Kalau p e l u m a t turunnya dimana Jalan Penelitian menunjukkan Anak-anak yang jalan 20 menit 30 menit sebelum belajar Itu sirkulasi darah di otaknya Lebih bagus Oksigennya lebih bagus Ayo ah r e k a n r e k a n biasakan jalan, ya. Itu lebih menyehatkan, ini masih muda-muda begini. Terakhir, oh pola tidur juga. Rasulullah itu menganjurkan lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Jadi jangan dibiasakan tidur terlalu larut malam, sangat tidak baik. Walaupun niatnya belajar, tapi kurang baik. Mendingan tidur, nanti pagi bangun belajar. Jangan tidur larut malam. Jam sembilan setengah sepuluh harusnya udah tidur ya Ada Isa beres-beres tidur Nanti bangun lebih awal untuk kiamu l a i l Nanti siang pakai tidur siang setengah jam Insya Allah nanti akan lebih dekat dengan pola hidup yang baik Dan yang terakhir selanjutnya ke berapa keempat suplemen Kalau sudah tua kayak kami-kami ini s e n y a r i yang tua s a y n g a k ketemu Lumayan satu, Pak. Alhamdulillah. Berapa umur, Pak? 60? 60? Tanggal 16, 60 tahun? Oh, j a d i h 3 tahun lagi, ya. <laughs> 63. Hadirin?、Uh, madu, madu t e sudah enak, k u r a h benar? Suplemen-suplemen yang lain, setengah juta, 400 ribu, madu sebotol, 100 ribu Tapi kita kurang yakin Bahwa ini tuh bagian daripada Janji Allah Yang menyembuhkan tuh Allah Yang menguatkan tuh Allah Bukan madunya Husnuzon kita Kepada janji Allah Itu yang menolong kita Kita suka lebih yakin kepada obat-obatan yang lain Habbatus s a u d a Habbat Eh、hey, murah kita Dimana-mana habbat sebenarnya Tapi dah, karena murah jadi kurang yakin. Padahal disanalah husnuzonnya. Zaitun. Minyak zaitun. Itu juga bagus. hadirin. Semua yang ada di Quran. Dicontohkan Rasulullah. Itu mesti bukan kebetulan. Sebelum yang lain-lain. Utamakan dulu yang disunahkan Nabi. Halo? Setuju kah? Itu kan ada MQA Fiat disana. サンビルメニューラーメンのマイルや。アディデンスカリはン、タピアンパーリングパンティングアドラドア。カナ<笑>・アローラヤンメニューンボーカンキータ。マンゴワッカン。アローハマアフィニーフィーバダニー。アローハマアフィニーフィーシャミー。アローハマアフィニーフィーバシャリ。アローハマ みんなとありがとうございます。どういうことですかどういうことですかどういうことですかどういうことですかどういうことですかどういうことですか Jangan cari yang bisa merusak akidah, kedukun dan sebagainya. Jangan sampai nambah dosa. Selamat menikmati, berikhtiar, meminta kepada Allah agar hidup sehat. Mudah-mudahan dengan berikhtiar sehat, Allah memberikan kesehatan sehingga lebih banyak yang bisa kita lakukan. コンマティ、サヤンニ、バント、ジャングー、オランヤンサキット、ドアカン、ジャングン、レメカン、パンドリタアンオラン、ダン、たト、アロー、マリハッハティキタ、シティアプカリキタ、たノロン、オランヤンサキット、イト、メ a ャディ、インフェスタシー、アロー、アカン、モノロンキタ、ヤ。ダン、ー、ポンキタディタット、ー、ダン、アロー、バルボア、パスティアン、タバイ、イドボレアダ、 Kecewaan k e Berbaik sangkalah Karena pasti dalam setiap perbuatan Allah Banyak hikmahnya Demikian Sahabat-sahabatku yang baik Terima kasih yang menyimak lewat Facebook Alhamdulillah Sehari sekarang bertambah 10 Sekitar 10 ribu likeers Baru Saran AA Kepada yang mengikuti lewat Medsos, jangan lupa Liga dan Sare ya, like and share. Aktiflah, saudara dapat pahala kalau orang lain jadi dapat ilmu hanya dengan memijit. Share, aktif, hadirin jangan hanya melihat kalau toh ini dirasa baik. Sebarkan ya, tapi simak dulu supaya kita yakin yang kita sebarkan adalah kebaikan. Aktif, kunci kita dua. membuktikan, menjadi bukti indahnya Islam dan mensosialisasikan, menyebarkan indahnya Islam selamat menikmati hidup lebih sehat dari waktu ke waktu berhenti merokok berhenti mengkonsumsi apapun yang tidak ada manfaatnya pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa kita p e r t a n g g u n g jawabkan dengan baik jangan diperbudak nafsu jangan diperbudak Oleh sesuatu yang akan merusak kesehatan kita. Terima kasih sahabat yang baik. Maaf ya ceramanya h seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita akhiri dengan membaca Al-Quran. Dan berwakaf serta bermunajat. Mari kita baca fatihah sama-sama. Ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Dan kita berwakaf.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 「そして私たちはこの世を去ることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえること ي 夢をかなえることに夢をかなえることに夢をか シェフの声は誰かが知っている ا とを知っていることを知っ ل いることを知っ ن いることを知っていることを知っていることを知っている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 「こんにちは」 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شدل ل و س و ا س ا س ل خ ن ا 私はそれを知っていることを知って kita menundukkan hati kita. Allah m e r a h a s i a k a n kapan kita akan mati. tapi p a てい i kita mati. tidak ada j a m ita h i d u p m a s i b e r p u l u h taun lagi。tidak ada j a m、ok、ita masi h i d u andai m a lamini, a lamtrahir dalam hidukita、um。あ yang b itabawa, untuk pulang。そうだ a t た di、pernah t e r ulang i l a g i s umur, umur. ん khusyuk. にしん、そら、デ n パ a ャ a ディア i ス、ウィ a ン、a ハ a キー l そら、テ in フナコショ a コラン、ディアラン、ディバ a ャ、ヤング、a イン、a イン、ディバチ a シ a ン、i ン、マラ、アマー、a ー a ディ q u r a n tidak pakai hati. Bahkan sering dipamerkan hanya untuk dilihat orang. Sedekah hanya sisa uang. Bandingkan dengan uang untuk nafsu kita. Mana amal kita? Kita beramal jarang ikhlas. Hampir setiap kebaikan yang kita lakukan. Agar dipuji orang. Agar dilihat orang. Mana yang karena Allah. パラアマスディキッインナンパクブサーダーランパナンアンオラン。サダ in a カンドサージィナマタティダパ i プランティ、スティアパダカサンパ シャーロー。<音楽><音楽> カミヤンスの子にバギムヤロウカブシュカンカミヤンスの子にカミヤンスカリバギガト。Bah, マーヤマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー アンポ a ーカミアンポニーセモアカムシュカンスタンアンポニーセモアカンアロスタンアンポニーカムシリカンカンカミアンカミアンカムアンドヤティカミアムロカンラインカ あンポニーアンポニーアンポニーアンポニーアンポニーアンポニーアン アローマンナスアルカ a w バトンナスウァンアトーバトンコブラーマウンアローマトンアインダーマウンアローマウィナーイナフィザカロテルマウン アローカーズナーオーティマン。ワナオズュビカミンスミオオティマン。ワナズビカミンアザルズビカミンフィトナドヤマハナタブ。 アピンコ、マハマンデンガー、マハポンアンプン、タコバルミナヤカリン、インナタンタス、ミュラギ。アミン、ドアラハディリン、ジカインインドア、アミンロアロマハデカマハンデガアビミジジャラン、ブロバタクドアラハディリン。 アミーレアロアミーレアロアミーレアロアアミーレアロアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア パスカンのリリリタンハタンチョコピアニャデリッジギンハラーバロカペリカンドムナンピングタバイキヤオロブナナハブナミナジワジナウドリアティナコロタイユニワジアンナリルムタキナイマンジョドーターバイキウリアンモヤンマンワッカンイマンカミロマタガサキナケトルナンヤンソレス Jaga keturunan k a m で d a r も apapun yang kau m u r k で i、oh、kami dari ap ap yang kau Ya も l l a h Ampuni dan sayangi guru guru kami para ulama para dai やむにゃりじゃらんかみもんのあもんやろ、ぶりかんかみポミンピンヨンコリドウィンドンドウィンドンピンヨンコムルカイやあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらああらああらあらあらああらああああああああああ ラムバナーティンフィドニアさん、オフィラー・ヒロティアさんは、タワキナザバナ、スブカナのビカルビアンズは、マヤシフン、ワサラムナルム・サルン・マハマリア、アダパサナンドアダリンドウディアン・ロンプウジュガイソー、ダンタマンタマ y a イン・セン・リブリカンウジア、チモガロ、ヨアロ、メニアヤニ、マンウォッカン、イマン、メニアアアッカ a ダンメニアリカン・アリスウガ、モヤ a アミネンス。 シーラーカー a 時は、あなたの時は、あなたの時は、あなた i 時は、あなた i 時は、あたの時は、あなたの時は、あたのあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあたあ